mereka dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Sampai mereka keluar dari jalan jalanmu, ikut jalan saya, kata Iblis. Nah, sejak saat itu, upaya Iblis itu tidak lain. Menggelincirkan anak cucu Nabi Adam agar keluar dari jalan Allah. Dikalungkan di leher kita, sifat-sifat penyakit hati. Dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang digoda oleh iblis. Kurang nggak nyebut dari atas sama dari bawah. Kenapa? Itu daerah yang aman godaan. Atas itu simbol orang yang suka munajat. Bawah itu simbol orang yang suka sujud. Itu aja tuh yang bebas. Orang yang suka munajat kepada Allah, orang yang rajin sujud kepada Allah, itu daerah bebas iblis. Dikalungkan di leher kita, sifat-sifat penyakit hati. Dan kepada tiap orang, iblis datang dengan bendera yang beda. Ini ahli strategi banget iblis tuh. Nah iblis datang sama orang kaya yang dikalungin penyakit bakhil. Iblis datang kepada penguasa yang dikalungin penyakit zalim. Iblis datang kepada pengusaha yang dikalungin penyakit hiyanat. Iblis datang kepada orang-orang sederhana yang dikalungin penyakit hasud. Iblis datang kepada ulama yang dikalungin penyakit ujub dan ria. Semua didatengin. Semua didatengin. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati... Iblis ahli strategi, kepada setiap orang dia datang bawa bendera yang beda, bawa penyakit yang beda. Eh, Iblis datang kepada orang kaya yang dia kalungin penyakit bakhil. Penyakit bakhil bin pelit alias koret bin medit bin buntut gasiran. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Kalau buat kepentingan orang lain, buat kepentingan umat, Hawanya sudah gede saja. Tapi kalau buat kepentingan dirinya sendiri, Hawanya ringan aja. Bapak Ibu hadir yang saya hormati. Kepada orang kaya, Iblis ngalungin sifat bakhil. Kikir pelit. Kepada para penguasa, Iblis ngalungin sifat zalim. ...sewenang-wenang tidak adil. Kepada pengusaha, Iblis bawa bendera syianat. Kepada ulama, jangan dikira ulama enggak di, dikalungkan juga dengan Iblis. Dikalungkan. Apa benda penyakitnya? Ujub. Ujub itu heran sama dirinya sendiri. emang saya tidak adanya seperti saya ini. Itu <laughs> penyakit itu. Merasa yang lain kecil semua. Gak ada yang kayak gua udah ini. Itu, itu iblis sudah mulai masuk di situ. Termasuk menikmati pujian, menikmati sanjungan, itu perangkap iblis. Ya maka dulu Kiai pesan jangan minta dihormati. Tapi kerjakanlah pekerjaan yang kalau kamu kerjakan orang akan menghormati kamu. Kamu jangan minta dihormati. Tapi laksanakan pekerjaan yang kalau kamu kerjain orang bakal menghormatin kamu. Kamunya jangan minta dihormatin. Itu makanya pujian, sanjungan itu sering meninabobokan. Kita kalau dipuji tu jarang mikir bang. Yang ada hitung belum mekar. Belum hidung hati Tapi kalau dikritik, dipuji kita baru merenung. Baru dulu, dulu nih zaman jahiliyah. Dulu saya itu kan pernah memimpin partai. Hulu! zaman <laughs> jahiliah. <laughs> Ada pelajaran yang saya petik. Apa? Saya 25 tahun di panggung dakwah. Tidak pernah dikritik orang, tidak pernah diintruksi orang. Begitu memimpin partai, saban rapat diintruksi jadi penting buat saya, oh iya ya, buat tak selalu benar. Oh iya ya, kita perlu menghargai pendapat orang dong. Oh iya, jangan cuma mau didengarin, sekali-sekali kena dengerin dong. Oh iya ya, kita tak selalu benar. Dari situ timbul sifat introspeksi. Bapak ibu hadirin, karena itu saya umar. Kalau kumpul dengan para sahabatnya, sering nanya, sering nanya. Eh, kamu lihat saya pelit tak? Kamu lihat saya sombong nggak? Kamu lihat pakaian saya khulipah apa kaisar. Kalau dikasih tahu, girang si Dina Umar. Nggak jarang yang ngasih tahu dikasih hadiah. Tuh bedanya Umar sama kita tuh. Kita mau dikasih tahu kekurangan kita, ngambek. Marawat, gua lu bilangin. Itu marah si Dina Umar enggak Yang ngasih tahu dikasih hadiah. Kenapa? Beliau kasih contoh barat orang kasih tahu di baju kita ada ular berbisa. Kita kan girang. Itu nyelamatin kita namanya. Itu sombong ular berbisa. Bakhil ular berbisa. Hasud ular berbisa. Bukan saja merugikan kita. Tapi nguras amal kita sendiri. Kalau orang hasud, orang kaya kita ri-iri. Ular tidak jadi kaya. Agak pahalaan. Ya. Orang kaya kita katain, apa, nular kita jadi kaya. Enggak, tapi kalau orang miskin kita katain, bisa nular tuh. Ini bedanya, orang kaya kita katain, gak bakal nular jadi kaya. Tapi orang miskin kita katain, tuh ada harapan tuh, bisa nular jadi miskin. Bapak-Ibu dan Pemirsa TV One, sombong sama pendiam itu memang beda, tapi hampir sama. Beda, tapi hampir sama. Karena orang yang pendiam terkesannya sombong, kan begitu tadi. Padahal enggak. Sombong dalam bahasa Arab itu, takabur, takabbaru, ya takabbaru. Orang yang cenderung membesar-besarkan diri. Enggak gede sebenarnya, cuma dia gede-gedein. Ibarat malon ditium tuh, jodoh-bodoh kelihatannya. Padahal enggak, enggak gitu. Takabur, gede-gedein diri baik dengan ucapan, tindakan maupun perbuatan. Sukas, nah, kalau berkali-kali seorang ngagul, tahu ngagul, ngagul ngomong yang kagak, sebenarnya kagak begitu, diomongin aja kedewangan, itu bohong. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi penyakit hati? Karena kalau itu dianggap muncarot, mengubah kemuncaran itu pertama dengan tangan. Yang kedua dengan lidah. Yang ketiga dalam hati. Ini sebenarnya dalam skala yang makro, ini pembagian tugas. Yang mengubah kemunkaran dengan tangan, tangan itu simbol kekuatan, kekuasaan. Jalur kekuatan struktural. Yang punya ini adalah pemerintah. Dengan lidah, ini... Orang Senayan tuh, TPR. Dia kan tugasnya ngomong tuh pada tuh, Emang digaji supaya ngomong? Ngomong! Emang digaji supaya ngomong? Ngomong! Kalau dengan kakak benar, ngomong! Emang digaji buat ngomong? Ngomong! <laughs> <tuh> Itu yang membatas kebuntaran dengan lidah tuh. Senayan. Senayan. Wakil-wakil rakyat. Kan tugas wakil rakyat itu kan mengantar rakyatnya menuju gerbang kesejahteraan. Itu janji Indonesia Merdeka. Cuma seringan yang nganterin nyampe duluan. Yang dianterin di cekiran di belakang, kedodoran. Lepas landas, lepas landas, banyak-banyak tinggalan di landas, ada yang lepas. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, yang bertugas mengubah kemuntaran dengan lidah. Adalah wakil-wakil rakyat, para ulama, mau balik ngomong. Ngomong. Lalu yang ketiga, dalam hati. Nih kita nih, rakyat kebanyakan. Ngomong kegabaran nih, kekuasaan yang tidak punya, pegel doang di hati. Jangan join sama yang munkar. Jangan kerja sama dengan yang munkar. Itu sudah yang paling lemah dalam hati. Perkara apakah penyakit batin bisa menular? Bisa. Nah, bisa. Oleh karena itu, ini dah jelas. Man'a syarul asraf hasham musarrifan wa mu'asir al-andali ghair musarrifan. Awalam tara kullal haqir muqabalan bi lamma dara jildal, jildal mushab Loh, orang tua kita ngajarin begini, Bu. Bu, Bu. Kalau kira dekat tukang minyak wangi. Sekalipun nggak dapat minyaknya, baunya kan dapat. Ya, ya. Kalau kita dekat sama tukang elas, sekalipun nggak kena apinya, asapnya kan mampir. Ya, keluarga Ulan, kulit kambing tahu kulit kambing. Kalau dia bertemu nama Quran, jadi kantong Quran kulit kambing dipakai minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, diambil dicium dulu. Kulit kambing yang rendah, berteman nama Quran, numpang mujur. Ikut diciumin orang, ikut dihormatin orang. Ya. Ya. Tadi begitu tuh kulit kambing berteman nama kayu, jadi bedung. <laughs> Zohor dibukul, asar dikembang. <laughs> Itu salah milik teman doang tuh. Ya, iya. Yang temannya Quran disanjung-sanjung, yang temannya kayu atau seng lantaran jadi bedung gelap-gelap semua orang bokulin, ya. gelap-gelap mana gelap, orang bokulin. Jadi oleh karena itu pergaulan itu sangat penting pengaruhnya dalam lingkup kehidupan. Ya. Baik, eh. Baik, silakan ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Bertakukan tadi mana? Oke, okay, silakan. Ya mungkin maksudnya ini anak orang, orang di lain agama Islam ya karena tidak cuma satu golongan saja ya kan apakah orang-orang ini juga terkena penyakit hati gitu silakan Gai misalnya tue jawab Gai pertanyaannya anak kecil kecil dijamin awas pertanyaannya gitu <ctica> ya oh. kalau dalam konteks Israel ya mm. itu memang penyakit hatinya Israel itu Yahudi itu kan punya sifat superioritas kompleks overconfident Kubeh, keras kepala, sombong. Merasa dia apa, ras yang paling dominan dan paling hebat. Nah itu, nah, perkara kenapa cuma umat Islam yang disebut teroris, iya. itu itu tanya sama Amerika. <laughs> <laughs> kenapa Israel nggak disebut teroris, padahal dia jelas-jelas diaplok wilayah Palestina. Iya. Kenapa Israel tidak disebut teroris, bahawa dia jelas-jelas menghabisi nyawa orang-orang sipil. Itu urusan Obama. Hmm. Saudara, jadi, stempel, saya dari awal tetap berkeyakinan agama manapun tidak bisa dikaitkan dengan terorisme. Dan terorisme manapun tidak bisa dikaitkan dengan agama tertentu. Jadi, dengan kata lain, teroris tidak beragama darurat tidak beragama. Kita berantas semangat teroris, kita jihad lawan teroris, kita perangi teroris tapi semangat jihad jangan luntur karena itu. Sekali lagi, teroris kita enggak setuju, teroris kita musuhin, tapi semangat jihad jangan luntur karenanya. Thank you.